Abi war. Kayaknya bentar lagi kita yang bakal diusir. Sorry hmm? ya. Katanya Melanie mau ada girl stock. Of oh. course. Pasti mau ngomongin kita. Ya udah yuk ngundang. Yuk, kita begini. aku. Hmm. Kalian pergi dulu, aku pengen girl stock. Udah capek. Okay. Ya udah. Oke. Ya udah. Pengen cari yang cewek-cewek. Ada Reza Lawang Sewu. Oke. Okay. Kalian pergi dulu iya. Lu ya. ngomongin kita, kita berdua ngomongin dia. Yuk, hus. Sana. Ih. Hus, sana. Reza Lawang Sewu, tepuk tangan buat Reza Lawang Aku ya dari tadi yeah. di belakang liatin yeah. Kak Mel tuh kayak ada yang beda uh, mesti gitu. Nggak cowok nggak cewek ngeliat bibirku langsung pasti pengen Coba lho. Coba <laughs> dulu deh liat. Hmm. Hmm, tuh kan. Tata panis <laughs> <laughs> Ini loh aku loh terbawa terhipnotis. Oh gitu ya. Kenapa yeah. sih sayang kamu tuh ngeliatin bibir aku tuh ada apa? Aku tuh Enggak. ada yang punya loh. Iya i, bukan maksudnya itu. <laughs> yeah. Ini bibir kenapa cepat? nih warga Pati tak kasih tahu ya bibirku mm. mwah, mwah, mwah, uh, ini loh iya mm, kan kamu uh, langsung senyum ya kan mm. ini tuh pakainya tentunya Mirabella wow. nanti ya aku kasih tahu habis ini rahasia aku ke kamu, kamu kamu kamu kamu dan kamu yang ada di rumah kapan kasih tahu aku dong sabar ya jangan kemana mana-mana dong tetap di retu kilau raya wah uh, kasih, kasih tahu ya Can chant, lemon ski, I just inspirasi being okay, Kalenas